Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas tentang Saya dan aku Saya dan aku Seperti yang saya pernah jelaskan Dalam video sebelumnya Bahwa tubuh kita ini Adalah rumah Tubuh ini adalah rumah Ibaratnya rumah dan jiwa adalah penghuni jiwa adalah penghuninya, jiwa adalah pemilik rumah ini sedangkan saya ego nafsu itu datang dari luar entah dari suatu masalah entah dari suatu kondisi, entah dia dari rasa ketersinggungan ada orang yang berbicara yang tidak sesuai dengan pendapatnya datang masuk ke dalam itu saya umpamakan sebagai pencuri nah si pencuri ini kalau dibiarkan sedangkan yang punya rumah tertidur lelap tertidur lelap dan tidak sadar maka si pencuri ini akan mengobrak-abrik sisi rumah dan mengeruk semua yang ada di dalam rumah, semua aset yang ada di dalam rumah itu diambil sama si pencuri, sehingga apapun potensi yang dimiliki seseorang itu ketika dia tertidur dan pencuri datang masuk dalam rumah tersebut lalu mengambil semua aset-aset yang ada di dalamnya dan memperak-perandakan rumah itu maka akan hilang dalam sekejap hilang dalam semalam keumpamannya si jiwanya itu sedang tertidur tiba-tiba masuk marah masuk ego masuk merasa terhina harga diri ketika dibiarkan karena jiwanya tertidur karena aku yang sejati di dalam dirinya tertidur terlalat tidak sadarkan diri tertidur, Bahkan mungkin mati Itu Si pencuri akan Seenaknya Memperandakan isi yang ada dalam rumah Dan mengambil seluruh aset yang ada dalam rumah Sehingga ketika Jiwanya sadar Ketika Akunya bangkit Barulah dia menyesal Karena dia ternyata Sudah kehilangan Segalanya kehilangan seluruh potensinya hanya karena dia membiarkan kemarahan, ego, rasa tersinggung, harga diri masuk sebagai pencuri yang mengambil seluruh potensi, yang mengambil seluruh aset yang ada di dalam diri. Coba kalau si akunya ini, akunya ini, aku yang sejati atau jiwanya ini bangkit dan sadar, ketika datang pencuri. Dia sadar ada pencuri. Meskipun si pencuri itu tidak diganggu, dia biarkan diawasi pencuri itu dilihatin, terus pencuri itu gerak-geriknya. Atau misalnya dia punya CCTV, terus dia pak bicara ke mikrofon di CCTV. Saya mengawasimu. maling, Saya melihatmu di CCTV dan semua gerak-gerikmu direkam oleh CCTV. Jadi, yang tadinya si pencuri mau mengobrak-abri ruangan tersebut, lama-lama dia malu dan akhirnya dengan sendirinya dia menghilang dengan secepat kilat dia menghilang. Nah sama seperti ketika kemarahan itu datang, emosi itu datang ke dalam diri kita, ketika jiwa kita sadar, maka kita akan biarkan dilihat diperhatikan aja dengan tenang tanpa harus terburu-buru karena kalau misalnya si tuan rumahnya bangkit dan terburu-buru apalagi saat yang bertaksi ya apa si pencuri siapa si, siapa tahu pencuri ini malah bawa golok dan membunuh tuan rumah bawa golok bahkan bawa senjata misalnya bawa pistol yang sangat membahayakan tanpa tapi kalau misalnya diawasin dengan tenang dilihat dari CCTV misalnya terus diomongin pakai mikrofon lama-lama si pencuri ini akan dengan sendirinya dan dia akan menghilang dengan sendirinya kabur ini sama seperti kondisi di dalam diri kita ego kemarahan merasa harga diri tinggi itu adalah pencuri yang masuk ke dalam rumah di rumah yang ada dalam diri kita. Pencuri yang masuk ke dalam rumah yang ada di diri kita dan kalau jiwa kita tidak sadar itu sama dengan pemiliknya atau misalnya yang punya rumahnya. rumahnya itu tidur dan membiarkan si pencuri-pencurinya mengobrak-abrik diri, dendu, mengobrak-abrik kemarahannya itu mengobrak-abrik hidupnya. Sehingga ada istilah di Inggris dikatakan ego will kill your talent. Ego akan membunuh semua kemampuanmu, semua skillmu. Ego akan menghancurkan hidupmu dalam sekejap. Taulah kita misalnya dalam lagi kerja di kantor ataupun lagi berhubungan dengan orang lain, tiba-tiba marah datang, kita menggebrak, meng bengkak-bengkak orang akhirnya orang-orang yang sehat akan melihatnya ini orang-orang marah ini orang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri bagaimana menjadi pemimpin satu bangsa kalau dia tidak mampu ngontrol dirinya sendiri bahaya nih bahaya nih orang-orang karena dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri karena jiwanya tertidur karena dirinya hanya dikuasai oleh akhirnya Rumahnya itu dipuasai oleh pencuri. Akhirnya rumahnya itu disabotase. Akhirnya rumahnya itu diambil alih sama pencuri. Kenapa? Tuannya tertidur. Karena tuannya tidak sadar. Coba kalau kita sadar. Namun persadaran itu juga jauh. Langsung mengaget. Tapi perlahan seperti air yang tenang. Perlahan seperti... Lautan perlahan seperti samudra yang luas dan dalam diam, perhatikan, lama-lama kan penjuri juga malu. akhirnya dia akan pergi dengan dirinya begitu pun di dalam diri ini seperti gambaran antara penjuri dan kelab rumah jiwa itu adalah tuan rumahnya sedangkan ego merasa diri hebat merasa ingin diakui merasa harga dirinya paling tinggi merasa dirinya Benar, rasa dirinya suci Itu adalah ibaratnya pencuri Karena dia datang dari luar Datang dari luar diri Yang ingin mengambil semua potensi Mengambil semua Apa-apa yang ada di dalam diri kita Aset yang ada dalam diri kita ini berharga Jangan sampai dikuasai pencuri dari luar Jangan sampai diambil alih Rumahnya itu oleh pencuri Kemarahan, ego, kedengkian, hoak, dan tidak mentabayuni satu berita. Ketika mencerna satu berita, langsung dicerna begitu saja sehingga mewujudkan yang disebut hasut dan dengki Itu sama dengan kita membiarkan pencuri masuk ke dalam rumah kita dan mengobrak-abrik apa yang ada di dalam rumah kita. Sebelum pencuri itu masuk dalam diri kita, maka bangunlah, bangunlah tuan rumah yang ada di dalam diri kita itu. Makanya itu di, di, di lagu Indonesia, mau diutamakan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bangun jiwanya dulu, jangan pisik. Bangunlah jiwanya. Setelah bangunnya jiwa, maka kita akan dalam fisik kita dalam keadaan sehat psikologis kita dalam keadaan sehat tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah terbawa emosi ya ini ibaratnya adalah emosi, kemarahan ego rasa ingin dihargai, rasa dirinya paling hebat itu adalah pencuri yang masuk dari luar ke dalam diri kita maka jiwa harus waspada inilah yang orang-orang Jawa disebut nitenin dan orang-orang menyebutnya ikro, baca diri kalau nitenin itu harus dari rasa baca diri sadar diri, bangkitkanlah rasa karena ini yang paling penting itu yang di dalam tuan rumahnya Jiwanya, ini Tuhan rumah Harus sadar, jangan tertidur Jangan sampai tidak sadarkan diri Bahaya, kalau jiwa kita tidak sadarkan diri Maka Tubuh ini, rumah ini Akan dikuasai pencuri Yang terus datang Ke rumah kita Jangan biarkan mereka Menguasai rumah Tidak usah dibentak, dimarahin Diawasin saja Perlahan-lahan Pencuri akan kabur dengan sendirinya kalau pencuri itu tahu bahwa dirinya diawasi. Kalau pencuri itu tahu bahwa dirinya diawasi, karena apa? Karena rasa dirinya selalu awas, rasa dirinya selalu bangun, rasa dirinya selalu sadar. Ketika marah, sadar, awasin saja kemarahan itu, pencuri. Karena dia pencuri. Lama-lama dia akan melalui dan hilang seperti Begitulah cara kita melontong diri kita. Bagaimana cara menyadarkannya diri kita? Yaitu dengan senantiasa Islam kepada Allah. Senantiasa berserah diri kepada Allah. Kalau bahasa Bicanya adalah Dharma. Eling-eling mangka eling, eling, eling rumingkan di bumi alam, Dharma wawa yang bayang. Ini adalah pesan-pesan dari daud-daud Ya orang-orang Sumpah zaman daud Dari rakyat kalengkungan Itu sebetulnya adalah Pesan-pesan spiritual Yang tertulis di dalam Pupu Asmarana Semoga apa yang saya sampaikan Kali ini bermanfaat Bagi kita semua Kisah bijak tentang Pencuri dan Pemilik rumah Jiwa ini adalah penerima rumah. Sedangkan ego, nafsu, merasa ingin dihargai, merasa diri hebat, merasa punya harga diri yang tinggi, itu adalah pencuri yang akan memperapu anda hidup kita, yang akan mengambil seluruh aset yang kita miliki. Jangan biarkan pencuri mengambil aset kita. Perhatikan dengan sabar, diam, seperti air yang bening. Karena pencuri ketika dia tahu dirinya diawasi, maka dia akan menghilang dengan sendiri. Semoga bermanfaat, dan terima kasih bagi mereka yang belum subscribe, subscribe dulu channel saya ini, dan terima kasih atas semua dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.